إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فإن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullal dalalatin finnar a'adzani allahu wa iyyakum minan nar qaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah segala buji syukur hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita manusia untuk senantiasa menempuh jalan-jalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membimbing kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang istiqomah, bersabar, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin untuk mereka sadar. Untuk mereka ingat bahwasanya kehidupan dunia ini yang sedang kita jalani Ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang serba terbatas. Kehidupan yang sesungguhnya merupakan ladang untuk beramal. Untuk seorang bisa memetik hasilnya nanti pada hari kiamat. Pernah suatu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan Innalillahi ibada futona sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba yang mereka Cerjas dunya fitana mereka meninggalkan dunia artinya tidak terlalu sibuk dengan dunianya dikarenakan takut dari ujian-ujian dunia nadaru fiha fala alimu annaha laysat ilhayi watana wali alimam Syafi'i melanjutkan maka hamba yang cerdas tadi mengamati dunia melihat hakikat kehidupan dunia maka dia pun sadar oh dunia itu bukanlah tempat tinggal selama-lamanya dan itu kita yakini dunia itu bukanlah tempat tinggal selama-lamanya bagi kita manusia tahan sudah Kita lihat secara langsung orang-orang yang sudah mendahului kita. Mereka sudah berpindah dari negeri dunia ini ke alam kubur, kemudian nanti melanjutkan ke alam akhirat. Maka pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah ketika Hamdadi mengetahui dunia itu bukanlah tempat tinggal selama-lamanya selamanya. Ja'aluhalujatan fiha maka mereka hamba-hamba yang cerdas kemudian mereka menjadikan dunia itu sebagai lujatan itu sebagai seperti uh, lautan yang luas wa fiha sufuna kemudian hamba tadi menjadikan amal soleh untuk mengarungi lautan tadi Artinya dia sadar dunia itu adalah ladang beramal. Adalah tempat untuk mengumpulkan amal-amal sehingga hamba tadi pun mempersiapkan mengarungi kehidupan dunia tadi diisi dengan amal soleh Karena dia yakin bahwasanya di balik dunia ini ada negeri yang kekal abadi. Itu negeri akhirat. Maka para hadirin yang kami muliakan hendaknya kita menghasung diri-diri kita dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin untuk mereka sadar mereka ingat bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi itu kehidupan di akhirat. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan masih di pembahasan kita dari pembahasan pokok-pokok -pok dasar akidah ahli sunnah Wal Jamaah terkait dengan al-iman bil yaumil akhir iman kepada hari akhir setelah membawakan di sana asy taala terkait dengan tahapan-tahapan fase-fase, kejadian-kejadian dari peristiwa hari akhir sampai pada asirat sirat Itu jembatan. Kemudian setelah itu wal jannah wan nar. Adanya jannah dan juga annar. Adanya surga dan neraka. Artinya setelah mereka peristiwa melewati jembatan. Disebutkan lembaran sebelumnya yaitu ahad min saif yang lebih tajam daripada apa? pedang. Ya. yang lebih tipis dibandingkan apa? syar dari yang namanya eh uh, rambut, ya. Maka di sini setelah digambarkan di sana ada orang-orang yang mereka bisa melewati sirot kafar fatiin seperti kejapan mata saja. Ya. Sangat cepatnya melewati sirat tadi. Kemudian dia selamat dari jahanam ada pula hamba yang dia seperti kilat kemudian dia pun masuk ke dalam aljannah ada pula yang seperti larinya kuda yang sangat kencang atau sebelumnya seperti angin yang sangat kencang dia melewati Sirot dan seterusnya keadaan-keadaan manusia ketika itu bahkan ada di sana manusia-manusia yang mereka terpelanting jatuh kemudian wal masuk ke dalam neraka tadi Maka semuanya itu pada hadirin yang saya muliakan semuanya merupakan buah dari amalan kita masing-masing. Balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala tidak lain merupakan apa? merupakan usaha kita semuanya. Maka kalau mengatakan man amila solihan fali nafsih Barang siapa yang dia beramal soleh maka untuk dirinya sendiri. Waman man fa 'alaiha. Barang siapa yang dia berbuat jelek, berbuat kemaksiatan di dunianya ya, maka yang ditanggung untuk dirinya sendiri. Artinya dia siap menanggung dari perbuatan-perbuatannya tadi. Ya, tidak Tidak lain digambarkan ulah tangannya sendiri maka sesungguhnya para hadirin yang saya muliakan kehidupan dunia yang singkat ini adalah penentu dari kebahagiaan yang abadi yang ini ya sedikit dari manusia-manusia mereka sadar ya bahwa dunia itu adalah sesuatu yang terbatas kemudian di sini setelah kita uh, membahas terkait dengan Asirot As Kemudian terkait dengan pembahasan al-Jannah wan Adanya surga dan neraka. Disebutkan kemarin beberapa pembahasan terkait dengan al-Jannah wan Nar. Bahwasanya keyakinan Ahlussunnah keyakinan yang benar terkait dengan al jannah dan nar ada beberapa keyakinan bahwasanya mereka meyakini annahuma makhluqatan lillah bahwasanya keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala jadi para jamaah yang namanya surga dan neraka itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala Artinya Allah ciptakan adanya apa? surga dan neraka. Ini keyakinan yang pertama. Kemudian keyakinan yang berikutnya mereka meyakini yaitu Ahlussunnah Wal Jamaah meyakini annahuma la yafdalyani keduanya tidak apa? tidak akan fana. Artinya yang keduanya itu jannah wa itu kekal selama-lamanya. bukan seperti dunia. Meyakini bahwasanya yang namanya al-jannah surga dan neraka itu kekal abadi selamanya. Selama ya. Kemudian keyakinan yang berikutnya annahuma <tuh> mawjudatani al-an. Bahwasanya al-jannah wa itu sudah ada saat ini. Ya. Itu diantara antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah. Bahwasanya Allah telah menciptakan al-jannah wa -nar. Kemudian keduanya tadi kekal selama-lamanya tidak fana. Kemudian keduanya tadi apa? Sudah ada saat ini. Ya. Sudah ada saat ini. Dan sudah kita bawakan kemarin beberapa dalil terkait dengan pembahasan ini. Kemudian yang berikutnya adapun orang yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah secara mutlak adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama kali masuk membuka pintu jannah adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun dari kalangan umat manusia umat yang pertama kali dimasukkan ke dalam aljannah adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan yang benar. Bahwasanya umat yang pertama kali dimasukkan ke dalam aljannah masuk ke dalam aljannah adalah mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Itu umat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Dalam hadis disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim. Dia menceritakan, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aati babal jannah yaumal qiyamah." Aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Ketika selesai peristiwa-peristiwa tadi. Astafihu. Kemudian saya membuka pintu janah tadi. Fa khazim Maka berkatalah Khazim yaitu penjaga dari surga tadi. Disebutkan dalam hadis ee, nama nama dari penjaga surga adalah Malakul ridwan malaikat ridwan kemudian penjaga tadi mengatakan man anta siapa kamu ini fakulu muhammad nama saya Muhammad fa maka malaikat tadi mengatakan bika umirtu alla aftaha liahadin qablaka kemudian eh, malaikat tadi mengatakan umir umirtu dengan engkau diperintahkan untuk membukanya. Artinya malaikat tadi tidaklah diperintahkan untuk membukakan pintu surga tadi, ya. kecuali untuk Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam. Ini untuk yang pertama kali. Ya. Wala aftaha li dan saya tidak diperkenankan untuk membukakan pintu surga, ya seorang pun sebelum engkau. Artinya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam aljannah. Adapun dari kalangan umatnya maka mereka adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan pembahasan tempat aljannah ya. Tempatnya surga itu dimana mana? Maka disebutkan aljanna fi a'la aliyin. Bahwasanya aljannah itu di iliyyin yang paling apa? paling tinggi. Liqolihi ta'ala. Ini sebagaimana dalam ayat Allah taala dalam surat Al-Mutaffifin. Ketika Allah sebutkan terkait dengan siapa? terkait dengan, dengan orang yang baik-baik ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kallaa kitab kitabal abrari lafii'liin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab catatan bagi mereka orang-orang yang abror orang-orang yang mulia, orang yang baik lafii'liin. Maka tempat mereka adalah apa? Di'liin. Di Taib. Kemudian dalam hadis yang disebutkan terkait dengan apa? kisah kisah dari pencabut nyawa, Dicabutnya nyawa seorang mukmin. Maka dikatakan di sana ya, fa Allahu azza diperintahkan untuk mencatat kita bagi mereka hamba-hamba yang apa? mulia dari kalangan orang-orang yang beriman ya dimana? di mana di iliyyin. Adapun annar ya, adapun annar itu di fi Tempatnya di uh, yang paling rendah ya. Tempat yang paling rendah. sebagaimana dalam surah al-mutaffifin ayat yang ke 7 ya. Kallaa innakitaabal fujjaari lafi sijjiin. Sekali-kali tidak Asun tempat mereka orang-orang yang fajir, orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, tempat mereka adalah di apa? sijin ya, tempat yang paling rendah. Baik. Al-muhim keyakinan Ahlu Sunnah mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-jannah wan nar, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surganya Allah bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mereka berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun sifat-sifat al-jannah, maka sekian banyak ayat menyebutkan. Sekian banyak hadis menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Yang mungkin kalau kita bahas di sini tidak cukup waktunya, ya. Mungkin di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Yang intinya disebutkan dalam hadis terkait dengan sifat-sifat kenikmatan al-Jannah. Disebutkan dalam hadis qudsi, "Adatu li ibadissolihin." Artinya aku telah mempersiapkan bagi hamba hambaku ku yang solihin, al-mukminin hamba-hamba yang beriman malaa'ainun ro'at disifatkan surga tadi oleh Allah Subhanahu wa taala ya sifatnya malaa'ainun ro'at kenikmatan dalam surga itu adalah sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia jadi kenikmatan yang ada di dunia ini nikmatnya seperti apa ya keindahannya seperti apa indahnya itu belum ada apa apanya dengan apa? surga. Karena surga itu sesuatu yang kenikmatannya belum pernah terlihat oleh manusia. Wala samiat tidak pula ya terdengar oleh telinga. Ini kenikmatan al-jannah. dan kata Allah Subhanahu wa dalam hadis qudsi tadi dan tidak terlintas ya dalam hati-hati manusia. Ini menunjukkan bagaimana ya ketinggian kenikmatan yang namanya al-jannah. Sekian banyak ayat Allah sebutkan terkait dengan kenikmatan-kenikmatan al-jannah. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu wasallam. Yang intinya semuanya itu para jamaah ketika kita membaca nikmat-nikmat dalam surga, jangan pernah membayangkan Bahwa nikmat di seperti kenikmatan dunia ya. Semisal Allah sebutkan walahmi tairi yashtahun dan adanya daging-daging yang apa? Dinginkan oleh penghuni surga tadi. Jangan dibayangkan seperti daging di dunia. Afakihati mimma yatakhayyarun Dan juga buah-buahan yang apa? Yang terpilih bagi ahlul jannah. Jangan dibaratkan sama dengan buah-buahan di dunia. Mungkin secara namanya sama, namun secara hakikatnya tadi, ya. Allah telah mengatakan sendiri, "Mala'ainun ra'at Sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan juga belum pernah apa? Terlintas dalam hati-hati manusia. Itu keyakinan terkait dengan al jannah wa Kemudian di sini ingin kita tekankan terkait dengan pembahasan uh, annar pembahasan terkait dengan neraka Disebutkan terkait dengan sifat-sifat neraka Rasulullah sallallahu pernah menceritakan dalam hadis kepada para sahabatnya ketika itu seandainya mereka melihat al janah wa nar maka mereka akan banyak menangis. Sebagaimana Nabi sallallahu wasallam beliau pernah menceritakan wallazi nafsu Muhammadin biyadih demi zat yang jauh Muhammad ari tangannya itu demi Allah Subhanahu wa taala la roaitum ma ra'aytu labakaytum katsiran wa la Rasul menceritakan seandainya kalian wahai para sahabat kalian melihat seperti apa yang aku lihat Artinya Rasul telah diperlihatkan baginya al jannah diperlihatkan baginya annar maka saya kalian akan banyak menangis dan saya kalian akan apa sedikit tertawa Namun di antara hikmah kenapa Allah hanya memberikan gambaran sifat-sifat al-jannah dan juga kengerian neraka itu sebagai ujian. Ujian bagi mereka orang-orang mukmin dan juga apa? orang-orang kafir. Kalau orang mukmin maka mereka semakin yakin dan meyakini adanya al-jannah Maka mereka beramal untuk mendapatkan al-jannah. Mereka beramal untuk supaya apa? terhindar dari annar. Adapun orang mukmin, adapun orang-orang kafir maka tidak ada manfaat bagi mereka. Hati mereka telah kunci Pendengaran mereka telah Allah tutup Dan seterusnya. Kemudian belum melanjutkan. Kalu "Ma ra'aita ya Rasulullah?" Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Qala, "Ra'aitul jannata wan nar." Aku telah diperlihatkan al-jannah dan annar. Di antara sifat-sifat yang di sini kita tekankan terkait dengan annar pembahasan Al aljannah eh, sudah kita bacakan beberapa kali terkait dengan hadis dan juga ayat di antaranya annar itu memiliki Tujuh pintu annar memiliki Tujuh pintu adapun aljannah memiliki 8 pintu samani taabwab Allah katakan dalam surat al-hijr ayat yang ke-44 wala hasabatu abwab Li kulli babin minhum juz'un maksumun Kata Allah Subhanahu wa taala, Jahannam itu, neraka Jahannam itu laha sab'atu abwab, memiliki tujuh pintu. likullibabin kulli babin minhum juz'un dan masing-masing pintu tadi telah ditentukan ya, bagi golongan-golongan tertentu. Sebagaimana aljannah sebagaimana aljannah juga memiliki pintu-pintu yang Allah persiapkan untuk golongan-golongan tertentu ya. Sebagaimana yang sering kita dengar, misal Ar-Rayyan, pintu yang namanya Ar-Rayyan ini dipersiapkan untuk mereka orang-orang yang apa? berpuasa ya. Dan pintu yang lainnya. Adapun An-Nar miliki tujuh pintu tadi. Yang masing-masing pintu tadi ini telah dipersiapkan bagi apa? golongan-golongan yang tertentu. Kemudian diantara sifat yang lainnya terkait dengan malaikat penjaga neraka. Allah sebutkan sifat-sifat mereka di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ya wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Wa Yang mana neraka tadi bahan bakarnya dari manusia dan apa? Dan batu, ya. Bahan bakar api neraka dari manusia dan batu. <tuh> menjaga menjaga yang namanya neraka tadi malaikat-malaikat yang hiladun sidad malaikat yang kasar yang keras la ya'sunallaha ma amaruhum yang mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala wa yaf'aluna ma yu'marun mereka senantiasa mengerjakan setiap perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala Dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan dalam surat apa Az-Zukhruf ayat yang ke-77. Az-Zukhruf ayat yang ke-77. Allah katakan di sana wa nadau ya maliku liyqdi alaiha rabbuk qala innakum makitsun. Dan mereka ahlunar mereka menyeru. Mereka menyeru berteriak ya. Memanggil malaikat penjaga neraka. Ya maliku wahai malik penjaga neraka Liqdi alaina rabbuk. Sudah sampaikan kepada rabb kita mati saja. Artinya supaya mereka itu dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. karena mereka mendapatkan sekian banyak siksaan-siksaan Artinya mereka ingin mati sajalah biar tidak merasakan apa? Siksaan ini. Ya. Tapi tidak mungkin kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan ya, bahwasanya nanti ketika sudah masuk ahlul jannah ke dalam jannah, ahlun nar ke dalam annar, ya. Kemudian Allah memanggil ahlul jannah dan ahlun nar. Ya ahlul jannah khuludun wa la mauta. Wahai al jannah. Kekekalan bagi kalian, tidak ada kematian selama-lamanya ketika Allah memerintahkan supaya menyembelih yang namanya al-maut yang diserupakan dengan kambing kibas ya kalau serupakan al-maut tadi seperti kambing kibas kemudian diperintahkan untuk diapakan disembelih artinya sudah tidak ada lagi kematian demikian juga Allah katakan kepada ahli neraka ya ahlun nar khuludun la mauta We ahlun nar kekekalan yang selama-lamanya tidak ada kematian ya. dalam ayat ini mereka ahli minta kepada malaikat Malik supaya malaikat tadi minta kepada Allah mematikan mereka saja sudah minta kepada robmu supaya kita mati saja ya tapi tidak ada kematian buat mereka mereka terus meraksakan yang namanya apa siksaan-siksaan dari perbuatan-perbuatan mereka ini di antara sifatnya Oh, penjaga penjaga yang namanya Annar itu malaikat-malaikat yang sangat kaku, yang sangat kasar, yang sangat kejam, ya, yang senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun besar neraka disebutkan dalam hadis terkait dengan sifat-sifat Annar, hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu bersabda Yu'tabi jahannam yauma idzin laha 70 alf zamamin Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan neraka di hari itu pada hari kiamat dalam keadaan memiliki 70.000 tali kekam ya sab'una alf zamamin memiliki 70 belenggu-belenggu ma'a kulli zamamin Sabauna alfa malakin yajurruna dan setiap kali kekang itu diseret oleh ribu malaikat ya disebutkan besarnya malaikat tadi memiliki ribu tali kekang kemudian setiap belenggu-belenggu tadi tali kekang tadi itu diseret oleh ribu malaikat ya Kemudian disebutkan yang lainnya terkait sifat annar. Di antara sifat annar ya, terkait dengan panasnya api neraka. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-81. Kul naru jahannam <tellan> ashaddu harron Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya api neraka Jahannam itu sangat-sangat panas. Ya. Ya kalian mengetahui. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya. Terkait dengan sifat annar, kepanasannya. Narukum hadhil lati yukid adam jus'un min 70 jus'an min harri jahannam. Kata Nabi sallallahu wasallam, api kalian ini, ya, yang dinyalakan oleh manusia yang sangat panasnya di dunia ini ya itu adalah juzun min sabaina juzan min harri jahannam itu masih ya sebagian dari 70 ya bagian dari bagian panas api neraka artinya api di dunia ini itu hanya 1/70 dari apa panasnya api neraka jangankan api para jemaah. Kita saja di hari-hari ini ya, itu merasakan eh, panasnya terik matahari yang sangat ya. Ataupun eh, semisal jangankan api uap, ya, uap yang namanya api saja sangat panas ya. Sedangkan panas yang paling panas di dunia ini itu masih ya sebagian atau satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Ya, artinya boleh dikatakan 70 kali lipat dari api di dunia. Ya, seperti apa rasanya? Nasallahu alaihi Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Ini diantara sifat yang lainnya. Hadis Bukhari Muslim. Diantara sifat yang lainnya dari sifat annar yaitu terkait dengan kedalaman eh, kedalaman yang namanya apa? Neraka tadi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi sedang bersama para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba terdengar ya suara yang sangat keras. Maka ketika itu Rasul sallallahu wasallam bertanya pada sahabatnya. Tadruuna para sahabat, apa kalian tahu suara apa tadi yang apa? Sangat keras tadi? Kulna. maka sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, sesungguhnya Allah dan rasul lebih mengetahui. Ketika terjadi peristiwa itu, Rasul bertanya para sahabatnya, "Apa kalian tahu suara apa tadi yang sangat keras?" Saat mengatakan Allah dan rasul lebih mengetahui. Rasul mengatakan, "Hada hajarun rumiya bihi fin nar kharifan." Sesungguhnya suara tadi adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam jahanam sudah selama 70 tahun ya. Selama apa? 70 tahun. Atau 70 musim, 70 tahun. Fahwa yahfi finnar al'an hatta intaha Maka sekarang ya. Batu tadi itu telah sampai di dasar apa? dasar neraka. Bisa dibayangkan? Batu yang dilemparkan di anar tadi selama 70 tahun itu baru sampai ke dasar apa? neraka. Menunjukkan neraka itu sangat dalam ya, sangat sangat mengerikan dan Allah persiapkan dasar neraka bagi mereka orang-orang munafikin. Orang-orang yang mereka secara zahirnya menampakkan Islam namun menyembunyikan kekufuran dalam apa? hatinya maka kalau ancam mereka. Innal munafiqina fi asfali minan nar. Sesungguhnya mereka orang-orang munafikin, tempat mereka adalah dikerak neraka yang paling bawah. Lebih jelek, lebih keras dibandingkan orang-orang apa? Orang-orang kafir. Tempat mereka di neraka yang paling bawah dikanakan mereka orang-orang yang menampakkan saraduhirnya sebagai seorang muslim, namun kebencian mereka kepada Islam ya, sangat keras. Mereka orang-orang yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mereka memalingkan manusia dari sunnah kepada perkara-perkara yang tidak diajarkan dalam Islam. Mereka orang-orang yang sejatinya benci kepada Islam, orang munafikin. Baik. diantara sifat yang lainnya dari sifat annar terkait dengan makanan dan minuman penuh duk neraka. Kalau katakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-51 sampai 56. Dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-51 sampai 56. Summa innakum ayyuhad dallun Sesungguhnya <mukadhibun> kalian wahai orang-orang yang sesat lagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. La akiluna min syajarin min zakum Ini di antaranya makanan mereka. Sesungguhnya kalian akan memakan ya dari makanan apa? zakum pohon zakum famaliuna minha Yang mana zakum tadi ya tidak bisa mengenyangkan perut kalian. Ya, disebutkan Zakum tadi itu sebuah e, apa namanya buah dari pohon yang isinya hanya duri. yang ketika dimakan itu bukannya mengenyangkan justru menyakitkan. Ya, mungkin e, dibayangkan seperti buah-buahan yang penuh dengan duri. Yang tidak bisa dimakan. Bukannya mengenyangkan, membuat manfaat justru apa? menyakitkan. Atau teruskan. Fasyaribuna alaihi minal hamim Kemudian kalian meminum dari air yang sangat panas ya, bagi mereka ahlunar. disiapkan air yang sangat panas. Fasyribuna Kemudian kalian ya minum seperti orang yang sangat kehausan ya. Artinya mereka sangat kehausan, mereka hanya dikasih minum dari apa? Dari yang namanya air yang sangat panas. Ya, disebutkan dalam ayat yang lainnya mereka minum dari apa? Nanah dan darah disebutkan dalam hadis mereka ahlunar mereka minum minuman dari keringatnya ahlun tadi ya, yang sangat kotor ya. inilah hari yang namanya pembalasan kemudian yang lainnya terkait dengan sifat-sifat penghuni neraka ya di antara sifat penghuni neraka disebutkan terkait dengan tebal tubuhnya mereka. tebal tubuhnya apa? Ahlun Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang artinya sengunnya tebal, kulitnya orang-orang kafir di neraka itu setebal 42 hasta. Tebalnya kulitnya apa? 42 hasta. Ardi mereka ahlunar ya Allah jadikan tubuh mereka menjadi tubuh yang sangat besar ya yang mereka disiksa dengan apa? Dengan tubuh tadi ya. Kemudian yang lainnya disebutkan juga dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-56 ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan sifat-sifat ahlunar nar ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang masih terkait dengan pembahasan al-iman billaumil akhir sampai pada pembahasan al-jannah wan nar mudah-mudahan bermanfaat wasallallahu alannabiina muhammad wa barik wasallim subhanakallohumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh